Assalamualaikum sederhana luna berita siang edisi hari ini Kamis 11 Agustus 2016 dibacakan oleh saya Ahyar dan Tia Andalusia Rumah kecil di Kuta Malaka di Molotov Cuaca buruk kandaskan kapal kargo ke perairan Sabang Tim Jibom amankan bom temuan warga Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Rambi FM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 Cederalun, rumah kecik tumbo baru Aceh Besar, Khalid Wardana, Rabu sekitar pukul 3.50 waktu Indonesia Barat, dilempar bom Molotov. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, tapi kaca jendela rumah serta kaca depan mobil Toyota Avanza Zura milik mertua Khalid pecah akibat pelemparan itu. Dari Janto, Misran Asri melaporkan. Kecil tumbuh baru Khalid Wardana menyebutkan waktu pelemparan bom Molotov yang diarahkan ke rumahnya yang masih ditempati bersama mertua dan adik istrinya itu seisi penghuni rumah dalam keadaan tertidur pulas. Dari pelemparan dua bom Molotov, satu bom itu meledak dan menyebabkan kaca rumah serta kaca bagian depan mobil Afanza milik mertuanya itu pecah disusul dengan suara alara mobil tersebut. Kapolres Aceh Besar AKBP Heru Suprihasto mengatakan, Dari halaman rumah kecil yang dimolotov itu, pihaknya mengemankan barang bukti, satu botol yang masih utuh, dan digunakan untuk melempar bom molotof itu, serta botol bom molotof yang telah meledak. Sebuah kapal kargo berbendera Indonesia, Pataya 3 terdampar di perairan Sabang, tepatnya di depan depan di Hotel Balik Gunung Iboi, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat kemarin. Dari Sabang, Azhari melaporkan. Komandan Satgas Rapi Kota Sabang, Rudi Eduard, menginformasikan berdasarkan kontak radio dengan awak kapal, diketahui kapal tersebut diterjang badai dan akhirnya kandas ke Batu Karang ke ping di pinggir laut kawasan Balik Gunung. Menurut laporan, ada 20 ABK di kapal itu. Kapal yang belum diketahui bermuatan apa sedang dalam pelayaran dari Pulau Rupat, Riau ke Padang, Sumatera Barat, namun terseret arus hingga kandas di Sabang. Pihaknya pun terus memantau dan berkomunikasi dengan awak kapal. Syederalun, bom jenis pelontar temuan warga di belakang rumah di desa Blangnalung Mameh, Loksmawe, telah diamankan oleh tim Jihandak Brimob Jelikat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Bom tersebut ditemukan oleh Munanzir alias Adi pada hari Rabu sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat yang bertempat di Jalan Pelabuhan Umum, Desa Blangnalengmameh, Kecamatan Muara 1, Kota Loksmawe. Dari Loksmawe, Zaki Mubarak melaporkan. Kapolsek Muara 1 AKP Ahmad Yani mengatakan bom yang ditemukan itu sebuah benda diduga sejenis mortir. Ia juga menambahkan saat itu Munan Zier sedang mengangkut tanah timbun untuk digeser ke belakang rumah. Saat sedang memindahkan tanah menggunakan sekop, tiba-tiba sekopnya menyentuh sebuah benda keras yang awalnya diduga batu karang. Karena merasa curiga, ia menjauh dari lokasi tempat ia menemukan benda jenis bom tersebut. Evakuasi berlangsung sekitar 10 menit dan menjadi tontonan puluhan warga yang hadir di lokasi. Setelah berhasil dievakuasi bom temuan tersebut, diamankan ke Markas Brimob Jelikat. Syederalun, kebakaran menghanguskan dua unit rumah di Desa Pertampakan, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil, Kamis sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Amukan si jago merah juga mengakibatkan dua unit rumah lainnya rusak berat. Dari Singkil, Dede Rosadi melaporkan. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, kecuali harta benda yang berada di dalam rumah turut terbakar. Sementara semua korban selamat lantaran berhasil keluar dari dalam rumah sebelum api melalapnya. Camat Gunung Meriah, Ali Hasmi Pohan, mengatakan, rumah warga yang terbakar masing-masing milik keluarga Sabri, Ismail, Puka, dan Ma'a. Secara keseluruhan, ada 16 jiwa yang kehilangan tempat tinggal akibat musibah tersebut. Mereka sementara menumpang di rumah tetangga serta keluarga. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran rumah itu. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi, Serambi FM. FM. Syahrulun KPK menolak rencana pemerintah mempermudah prosedur pemotongan hukuman bagi terpidana korupsi yang tahun lalu sudah ditolak. Bagaimanapun Wakil Ketua KPK Laude Syarif menyatakan, sekarang pun usulan remisi koruptor datang hampir setiap pekan. BBC Indonesia melansir. Dalam rancangan peraturan pemerintah rumusan Kementerian Hukum dan HAM, para terpidana kasus korupsi, narkoba, dan terorisme akan lebih mudah mendapatkan pengurangan hukuman. Semula pengurangan hukuman ketiga pidana yang digolongkan Indonesia sebagai kejahatan berat itu hanya bisa diajukan dengan beberapa syarat. Antara lain, pertama menjadi justice kolaborator, atau orang yang membantu aparat membongkar kejahatan terkait atau sejenisnya. Kedua harus mendapatkan persetujuan instansi terkait, seperti KPK dan beberapa syarat tambahan lainnya. Namun jika rancangan peraturan baru ini disetujui, koruptor, bandar narkoba, dan teroris bisa dengan mudah mendapatkan remisi. Jadralun, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pasukannya di Suriah akan menghentikan semua aksi militer di Aleppo selama 3 jam setiap harinya untuk memungkinkan masuknya bantuan kemanusiaan. Penghentian itu mulai dilakukan pada Kamis 11 Agustus. BBC Indonesia melansir, perang sengit masih terus berkecamuk antara kelompok pemberontak dan pasukan pemerintah Suriah yang didukung oleh Rusia. Namun Pejabat Bantuan Kemanusiaan PBB Stephen Obrin mengatakan, untuk menyalurkan pasokan bantuan yang cukup maka diperlukan gencatan senjata selama 48 jam. Sekitar 250 ribu orang diperkirakan terperangkap di kawasan sebelah timur Aleppo yang dikuasai kelompok pemberontak sejak pasukan pemerintah menutup rute utama ke kawasan itu awal Juli. Para dokter di kawasan timur Aleppo sudah menulis surat kepada Presiden Barack Obama meminta agar dibuka akses permanen untuk membantu seperempat juta orang yang mereka sebut terancam kelaparan. Saudara Lund, polisi sedang menyelidiki klaim bahwa seorang petenis remaja Inggris diracun di Wembleyden bulan lalu. Gabriela Taylor menghabiskan 4 hari waktunya dalam perawatan intensif setelah menjadi sakit selama pertandingan perempat final remaja perempuan. BBC Indonesia melansir. Scotland Yard mengatakan telah menerima laporan dugaan peracunan Dengan maksud membahayakan kehidupan atau menyebabkan luka berat Milena Taylor, ibu sang petenis, mengungkuhkan kepada BBC Bahwa masalah itu sedang ditangani oleh polisi Ia juga mengatakan kepada Daily Telegraph Bahwa putrinya sudah dekat dengan kematian Petenis itu tinggal di lingkungan yang benar-benar sehat Dan karenanya tidak mungkin baginya untuk sekedar jatuh sakit biasa Sebuah pernyataan polisi mengatakan laporan tuduhan tersebut diterima oleh petugas pada tanggal 5 Agustus tentang dugaan perbuatan pidana di sebuah alamat di Wimbleden antara 1 dan 10 Juli. Dari Newsroom SRB Tanjung Permai sekian berita siang edisi Kamis 11 Agustus 2016. Berita Suri Seram BFM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa anda didengarkan kembali melalui situs kami www.serambiafm.com. Follow juga Twitter kami at Seram BFM. Sederalloon, wassalam.